buat sahabat Saliha yang mengikuti perkembangan musik terkini pasti tahu dong sama lagu-lagu hits zaman sekarang seperti lagu Despacito dari Luis Fonsi, Havana dari Camila Cabello dan lagu top lainnya dari Indonesia. Contohnya kayak lagu ini nih. Ya alaik, ya roji, pasti udah tahu dong, itu nada dari lagu apa? Bener banget, itu adalah ref dari lagu Jaran Goyang yang populer di masyarakat baru-baru ini. Tapi kok kayak ada yang berbeda ya dengan liriknya? Jelas beda sahabat salihak, karena ini adalah lagu cover dari grup bernamakan di Dimana lirik lagu aslinya sudah dimodifikasi oleh grup ini menjadi salawat nabi. Tapi siapa sih Alihya itu? Nah, buat yang belum tahu, Alihya itu adalah grup musik yang baru saja dibentuk di tahun 2016 dengan beranggotakan tiga orang. Yang terdiri dari Ari pada musik dan synthesizer, Danu pada lead vokal, dan Bayu pada rapper. Alihya adalah grup yang menghadirkan nuansa lagu religius dengan cita rasa yang kekinian, agar bisa diterima oleh masyarakat di zaman sekarang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ngobrol dengan Ari sebagai inisiator dari grup musik ini. Awalnya saya itu hijrah sebenarnya. Saya ini awalnya adalah anak band. Saya dari tempat ke tempat ketika tur itu kurang begitu apa ya, kurang begitu nyaman. Akhirnya saya berusaha untuk berubah, maksudnya berubah hijrah ya. Saya coba bergabunglah dengan anak-anak nasyid Indonesia. Nah disitulah saya mulai berteman dengan musisi-musisi tapi di di lingkungan yang Islami dan saya menemukan kenyamanan di situ, akhirnya saya berusaha berpikir gimana ya supaya bisa kontribusi di dunia nasid. E, waktu itu saya punya idenya adalah gimana kalau hip hop, gitu kan, keren tuh belum ada karena nasid kebanyakan kan akapela, dibentuklah Alihya untuk awal itu belum ada namanya Alihya. semua ini kami berawal dari lingkungan nasid, gitu. nah lalu mulailah kita membuat apa ya, mulailah kita membuat karya karya karya islami yang liriknya islami tapi hip hop. Tapi entah bagaimana, belum terlalu banyak yang e, tahu mungkin ya, gitu. Barulah sejak tahun kemarin tuh, 2018 awal kita bikin cover. E, menggabungkan cover dengan solawat, dan disitulah mulai dikenal Al-Ihya. Nama Al-Ihya itu sendiri, waktu itu kami bingung namanya apa ya. Gitu. Akhirnya kami minta ke teman namanya Ustadz Agus Syafi'i, dia kasih nama Al-Ihya aja. Al-Ihya itu artinya apa? Artinya itu kehidupan katanya. Menghidupkan juga bisa. Jadi mudah-mudahan dengan namanya Al-Ihya, jadinya menghidupkan. Menghidupkan solawat, menghidupkan dunia nasyid, dunia keislaman, melalui musik. Gitu. Selama berkarya kurang lebih satu tahun, Al-Ihya sudah mempunyai 12 lagu loh. Baik itu lagu ciptaan mereka sendiri, ataupun lagu cover yang liriknya mereka modifikasi dengan solawat dan ajaran mengenai keislaman memang pada awalnya Alia ini enggak pernah terpikir untuk mengcover sebuah lagu. Tapi karena lagu jaran goyang yang mereka upload ke YouTube menjadi viral pada awal Januari lalu, request untuk cover lagu lainnya pun menjadi berdatangan dari para netizen. Hingga akhirnya mereka tetap konsisten untuk terus menciptakan cover lagu baru setiap satu minggu sekali. Dalam setiap proses pembuatan lagunya, Alia hanya memakai alat-alat sederhana dengan bermodalkan sebuah launchpad, keyboard controller, gitar dan laptop. Alia sudah bisa membuat karya yang oke okay banget loh. Berkat karyanya itu juga, Alia sudah banyak diundang ke berbagai acara. Dari mulai event resmi sekolah, acara musik, acara televisi, hingga tur keluar kota, bahkan ke luar negeri. Oh ya, kalian juga harus tahu nih, kalau Alia bukan hanya berkarya untuk membuat personilnya terkenal, melainkan ada tujuan khusus yang mereka inginkan dari adanya grup Alia ini. Uh, saya pernah dinasehati begini, Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat banyak buat manusia lainnya. Jadi waktu itu begini mindset saya waktu awal adalah apa yang bisa saya lakukan melalui uh, musik ini gitu. Tapi begitu saya kenal nasihat itu, akhirnya saya balik mindsetnya. Apa yang dari orang lain, uh, dari banyak orang itu butuhkan sebenarnya? Bakat yang kami terima ini, bakat yang eh, ada di kami itu hanyalah titipan dari Allah. Jadi apa yang bisa dari bakat itu kita bisa gunakan untuk kebaikan orang banyak. Harapan kami dari Alihya adalah gimana caranya solawat. Solawat itu eh, bisa disebarluaskan melalui kami dengan perantara Alihya ini. Dengan cara yang disukai oleh Uh, orang-orang anak-anak sekarang. Karena bagi kami kan ada ada ada yang bilang begini, dakwah menggunakan bahasa kaumnya. Menurut kami bahasain di sini bukan hanya verbal tapi juga style. Jadi mudah-mudahan dengan Aliyah membawakan solawat yang dikemas dengan lagu-lagu modern itu lebih luas lagi diterima sampai seluas-luasnya. Mudah-mudahan sampai seluruh dunia. <laughs> Masya Allah, ternyata selain tujuannya yang baik, setiap personil Aliyah juga mempunyai harapan yang mulia ya sahabat salihah. Dan pastinya semangat mereka ini patut kita tiru ya. Yap, dari cerita Aliyah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu bisa bernilai positif tergantung dari bagaimana niat dan keyakinan kita. So, buat kalian yang penasaran dengan performnya Aliyah, ini dia salawat ala Aliyah. Ya Rasulallah salamun alayk ya Rabbi ashani waddaraji atfad ya jirata alamin ya umaylaju diwkaroni ya Rasulallah salamun alayk ya Rabbi ashani waddaraji atfad ya Kita semua Nabi Muhammad tercinta Rasul pembawa cahaya manusia hebat sempurna akhlaknya. Nahu min kau mimisakanu wabi imin kau fim aminun min kau mimisakanu. Itu dia sahabat salihah informasi menarik dan inspiratif salihah di pagi ini semoga bermanfaat ya wassalamualaikum.